berbicara tentang shaykh. Imam Haddad rahimahullah ta'ala beliau adalah shaykh yang sesungguhnya. Ketahui lah bahawa mencari shaykh itu penting, guru. Mencari seorang guru yang akan menjadi sebab adanya futuh di dalam hati kita. Shaykhul Futuh. Dan kadang itu tidak kita duga-duga.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 perilakunya, tidak memberikan contoh yang baik, lihat maunya aneh-aneh kami berkata di Syam, di Indonesia insya Allah, alam, lebih baik insya Allah itu di Syam, ada cerita di Syam kadang tidak punya ilmu, bapaknya meninggal dunia, langsung naik pangkat jadi guru mursyid tidak mengerti ilmu, kemaknya, insya Allah sebab seorang mursyid, ayyakuna alia menifuruh isyariati disamping akidahnya benar, dia mengerti yifuruh syariah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 kerana para ulama' paling enak itu kalau gunjing, omongannya didengar sebab nanti ada bab dalam urusan hadis al jarh wa taqdil ada dalam pembahasan ilmu hadis adalah menilai ulama' ini pantas tidak diambil ilmu hadisnya kadang-kadang berkembang menjadi penggunjingan kalau tidak hati-hati sehingga ini bisa saja babnya gunjing si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini, si ini, begini wanu fitnah sehingga itu, berangkat dari kedengkian lahasadah kahasadil ulama' tidak ada kedengkian lebih daripada yang ulama' habis-habisan dan itu selalu kami ulang-ulang. Tujuannya apa? Biar kuping saya itu denger. Bukan untuk orang lain, ini lo kuping ini lo biar tidak gunjing. Kadang pun kita sering dipancing di majelis. Bu, ya Ustadz ini gimana? Eh, jangan ngajak saya masuk neraka. Stop, stop, stop. stop. Saya tidak pernah kenal Ustadz itu, saya pernah denger. Sering di majelis diajak, kerasanin Ustadz. Nggak, nggak, saya tidak mau ngomongin orang. Amal saya sedikit mau dihabisin. Tidak, selesai.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 menjadikan mendapatkan guru mursyid adalah dari hati yang khusnudzon. Selagi tidak terlihat. Sebab suudzon itu tidak boleh kepada siapapun. Termasuk kepada guru. Kalau kita dengan guru tidak boleh suudzon. Kalau kita melihat kemungkaran pada guru berangkat dari khusnudzon. Kalau guru kalau kalau Anda menganggap contoh ini anggap kita kan saudara bukan sampai guru murid di sini. Kita hanya sahabat.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 di sana kok, di sini kok nah, ingatkan, ada cinta tidak ada khusnudhan tidak boleh berubah jadi seudhan khusnudhan harus tapi setelah itu melompat kalau betul-betul kemungkaran mengingatkan berubah jadi gunjing di belakang neraka juga ah itu setan juga yang ngajak makanya kita tidak mau diajak gunjing guru-guru dia ajak mulai, tidak, tidak, sudah kalau enti kenal dia, ayo kita datang, kita tanya kita ingatkan kalau dia salah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 Karena pemaafan Allah cinta kepada orang tersebut maka jadikan lesan saya fasih, bukan kerana saya punya kelebihan. Lo gitu. Jadi enggak sempat dia menyanjung dirinya tu enggak sempat. Kalau tiba-tiba saya kalau saya tiba-tiba ngomong enak ngomong baik, berarti yang baik anda, apa anda bagian dengar. Karena Allah sayang kepada anda jadikan lesan saya fasih, bukan karena kelebihan di saya. Itu lo. Dokter putih ngomong gitu. Enggak perlu ngomong siapa dulu nih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 enggak apa-apa saya mahukumnya, wah ini awas ini bukan guru ini, ini iblis itu pakai bajet, pakai jubah itu kalau saya minum minuman keras hukumnya ha enggak usah berkata kalau bagi saya malain. sudah berubah jadi air cambuk dulu baru dikatakan wali enggak ada wali aneh enggak ada wali aneh kita harus oleh syariat syariat syariat baik semoga Allah mengangkat kita menjadi wali waliullah ibu-ibu bapak-bapak yang sudah ketemu Nabi saw tidak usah banyak cerita nanti saya titip salam saja sudah biar saya dibawa nanti sudah anda mungkin, saya yakin ada beberapa orang yang ketemu Nabi saw dari para yang cerita antara engkau dengan Allah cuman saya pesen kalau ketemu lagi saya titip salam untuk Rasulullah saw titip salam bu ya mau ketemu Nabi Muhammad salamin ya nanti saya ketemu ya pak ya salamin ya Nabi saw ini saja wallahu a'lam